ワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワクワク ハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ s e y o u l o v a t h e y o love, f a h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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إ ن الله كان عليكم رقيبا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فرسا عظيما 私の言葉を聞いてみよう。 ولولا ان ثبتناك لقد ََْ كدت َ تركن ََُ اليهم َِْْ شيئا ًَْ قليلا ًَِ إ ِ ذ َ ا لازقناك ََ أ ََ ب ع ْ ف َ ا ل ْ ح َ ي َ ا ة ِ و َ ب ع ْ ف َ الممات ََْ ثم َ لا تجزلك ََِ علينا َََْ نسير ًَ ا ولولا ََْ ان ثبتناك سؤالي ك م ث َ من البخانه موحي محمد ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا Sungguh hampir saja kamu cenderung kepada mereka, rukun kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit saja. Dan, kalau demikian, kalau kamu cenderung kepada mereka dengan kecenderungan yang sedikit, لَأَذَبَنَا كَذِعْخَ الْحَيَاتِ وَذِعْخَ Tentu kami menimpakan kepadamu siksaan, lipatan siksaan dalam kehidupan dunia, Dan lipatan siksaan Di dalam setelah kematian Kemudian kamu tidak mendapatkan Seorang pun penolong、atas. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam Kepada Rasulullah s.a.w Wa seandainya beliau Arrukun Cenderung kepada orang-orang kafir Dengan syai'an k a l i l a Dengan kecenderungan yang sedikit saja Allah b e r i k a n ancamannya apa? akan menimpakan lipatan azab dalam kehidupan dunia dan setelah kematian. Dan dihadapan Allah tidak mendapatkan perpulauan. Bila ini adalah khidab kepada Rasulullah SAW yang tidak mungkin rukun kepada orang-orang kafir. Ini merupakan peringatan kepada kita umatnya, agar tidak rukun cenderung kepada orang kafir, walaupun dengan tadi a r u k u n al-qalil. 私 i ちの思いを聞い d 私たちの思いを聞いて、私たちの思 a を聞いて、私たちの a いを a いて、私たちの思いを聞いて、私たちの思い u 聞いて、私たち a 思いを聞いて、私たちの思いを聞いて、私たちの思い a 聞いて、私たちの思いを聞いて、私たち g 思いを a いて、私たちの思い r u いて、私たちの思いを聞いて、私たち e 思いを聞いて、私たちの思いを聞いて、私たちの思いを r いて、私 a ちの思いを聞いて、私たちの思いを聞いて、a た a の思 a を聞 l a 私たちの思い n 聞いて、私たちの思い a 聞いて、私たちの思いを n いて、私たちの思いを a い a 私た a n 思いを a いて、私 a ち i 思 Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang z -orang a l i m yang menyebabkan kamu disentuh dengan api n e r a k a Ya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, kepada kaum muslimin untuk tidak arrukun, tidak cenderung kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang z -orang a l i m hatta walaupun itu kecenderungan yang sedikit saja. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memegang hati kita. Karena dalam hadis b u h a hati manusia itu berada di antara jemari arshman, r yang mana Allah Subhanahuwataala membolak balikan hati tersebut. Dan kita juga dianjurkan untuk selalu berserah diri, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Makanya dalam uh, doa uh, Rasulullah s a w m e n g a j a r k a n itu apa? Untuk mengatakan apa? w a l a t a q d i n i Ilana Sirofata. s Ain, Jangan engkau, Ya Allah, menyerahkan diriku kepada diriku. Walaupun sejak selamat. Memohon kepada Allah SWT untuk meluruskan diri dan jangan menyerahkan diri kita kepada diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini adalah lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sedangkan yang maha kuat adalah Allah SWT. よんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよんよん 私たちは、私たちの仕事をして、私たちは、私たちの仕事をし a 私たちは、私を Jangan kamu bermujalasa dengan ahli bidah. Karena itu akan apa? Membuat penyakit di dalam hati kamu. Dalam ucapan s a l a f yang lain mengatakanlah suja lisu ahlal bida'i. h n i Wala tukallimuhum f a i n i a k h a b u antar s a j a h e r l u b u f u m Jangan kamu bermujalasa dengan ahli bidah. Dan jangan mengajak bicara mereka. Karena aku khawatir hati kalian. Apa? カラサディアワトハナワサラ、モハテ a h デ i カン、センドロンカパラオラ、ゾリン、ウィラサジャ a ディラムタファンサラ、バーワ、ブルム r ャラサ、ブルムカラマ、ザティセ e ドロン、カパダアリビダ、ミサメニババナバキルシダル、カラビ、サフォロフィア、ハピ、サフォロフィア、マ b e r m u k ルムジャラ dengan orang-orang Habir. Itu tentu akan lebih d a h s y a t lagi. Sekedar bermuja r a h dengan orang k a f i r harbi, itu akan lebih parah dari bermuja r a h dengan ahli b e d a Apa g e r a n g a n dengan orang y a apa? Yang kerjanya apa? Ad-difa, anil kufar. Al-mujadara h anil kufar. Membela-bela orang-orang k a f i r supaya tidak apa? Tidak d i k a f i r Itu lebih d a h s y a t Dan itu kecenderungan yang Lebih besar dari k e c e n d e r u n g a n yang sedikit saja. Dan tadi dikatakan apa? Ee, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam k e c e n d e r u n g a n kepada m mereka dengan、apa? ancaman p a a azab di dunia dan azab di akhirat. Makanya kita tidak aneh ketika bisa m e m p a n a i zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berubah haluan. Asalnya mereka orang-orang yang a k t i f di dalam d e n u l Islam ini. Tapi ketika mereka mulai apa kendor di dalam menyikapi, m e n e r a p k a n al-wala dan al-bara pertamanya mereka ber, bermujalasa dengan ahli bidah apalagi bidahnya bidah m u k a f i r a h dengan orang-orang penganut demokrasi m a u bermujalasa dengan mereka seminar bareng dengan mereka maka tadi bidah-bidah yang t e p a t n y a m u k a f s i r a h saja bisa menyebabkan hati terpengaruh dan bisa menyebabkan apa irbidah lukalbi, apa gerangan dengan apa bermujarasa dengan ahlu albidah al-kafiro apalagi bermujarasa dengan para tohbud dan ansar n y a maka akan lebih terpengaruh, makanya kita bisa melihat pada z a m a n sekarang ini banyak orang yang terpengaruh sehingga apa? mulanya mereka merubah dari orang asalnya menerapkan ア a バ a ジャン・ア a バ a アピ k ィダン・インダー・アバハンダ・アルバサ・ア a リアンナファ、センデルンカ・パラ・マレカ、ディアファ、センデルンカ・パラ・ i レ i ディナン、アラ・アラ・サンデ i アン、デ a ボット・アレ a ィ、ディスンディ、ウン・ a n マレカ、アラ・アリ a パンディナンディア、ディナン t ィアファ、ディナン、アラ・アラ・アラ・アラ、アフィエス、ディナン、l a ゴトゥ、ah、ン、berubah. Supaya melegalitas perbuatannya, supaya tidak merasa besar, maka apa? Dia merubah keyakian. n Karena ketika bermuja r a t dengan ahli beda, maka apa? Akan ada kecenderungan kepada mereka. Masa, masa mereka disebut sesat masa. So g o t d sipulan ini, penegak hukum ini kapri pada dia, sholat dan rajin ini dan itu. s e h Ini g apa? Hati mulai berubah. Akhirnya apa? Ujungnya menghukumi keislaman, Mereka dan ujung-ujung n -ujung y a nanti kerjasama dengan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika melarang cenderung yang sedikit kepada orang-orang kafir. Karena kecenderungan yang sedikit itu. Akan diikuti dengan kecenderungan-kecenderungan yang berikutnya. Karena tadi syaitan itu tidak menyesatkan manusia dalam satu langkah. Tapi dalam kotua. Dalam langkah-langkah yang, yang banyak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala yang m a h a mengetahui. Tentang perubahan dan t a b i a t hati manusia menghati-hatikan dari hal itu dari kecenderungan yang sedikit. Karena kecenderungan yang sedikit akan mengakibatkan kecenderungan yang banyak. Ketika menyimpang dari jalan sedikit, dari rel sedikit, maka akan berujung keluar dari rel tersebut. Dan itu yang kita bisa melihat pada zaman sekarang. Orang mulai menyimpang sedikit. Asalnya apa? Dianggap biasa. Kemudian semakin hari, semakin hari apa? Semakin jauh daripada dini n i Dan akhirnya apa? Meninggalkan dini n i Jatuh dalam kemusyikan. Jatuh dalam kemurahan. Dan tanpa dia menyadari dirinya telah jatuh ke dalam kemurahan. Itu ketika apa? Ketika orang terlalu mempercayakan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dan tidak bersandar kepada Allah SWT. Dan juga tidak b e r a t a memperhatikan arahan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang segala m a s a l a h segala kepentingan, m a s l a h a t dan maksid, segala kerusakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari cenderung yang sedikit kepada orang kafir, karena Allah faham, Allah mengetahui bahwa kecenderungan yang sedikit tersebut, kalau dilakukan, maka akan disertai dengan kecenderungan Yang berikutnya s a y a akan menjelungkan manusia Makanya Pula masalah ketika mereka berbicara Mereka berbicara dari cahaya Allah SWT Ketika melarang b e r m u j a l a h dengan ahli k bida Karena hal itu bisa menyebabkan k e t e r p u r u k a n hati Bisa menyebabkan hati ini apa? Berpenyakit Itu dikarenakan mereka memahami Tadiat hadis tersebut dari Nahna s Al-Quran dan dari Tuntunan yang di jatuhkan a l e h Allah SWT Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita bisa melihat Banyak orang yang Tidak memperhatikan Tidak mengindahkan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ketika diingatkan Oleh orang Yang memberikan nasihat kepada dia Dia tidak mau mendengar Bahkan mengatakan apa, Ini urusan saya pribadi Kamu tidak usah ikut campur Maka kita bisa melihat akibat dari Orang tersebut apa, Jatuh semakin jauh dari Adama Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena tadi tidak mengindahkan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan terlalu t e r s e d i a diri kepada kemampuan akal dia Dan kepada kemampuan jiwa dia Dalam menghadapi fitnah-fitnah dalam kehidupan ini Jadi Allah subhanahu wa ta'ala melarang c e n d e r u n g Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga paham Mengetahui sana orang kafir アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと o ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフェと言ったら、アランカフ Mereka berusaha untuk mengujuk Orang muslim atau aktivis Dengan cara yang, yang halus Dengan cara pemberian hadiah Dengan cara memberikan Hal-hal yang di awalnya Tidak ada tidak ada,、uh, tidak ada tuntutan Akan tapi Ketika orang menerima Pemberian daripada orang k a f i r Dari m u s l i Allah SWT Maka akan menyebabkan apa? Tumpulnya p e r m u s u h a n マサカン、サハド、サハブ、サリンカミ、サリン、マンバリカンナハディア、マカアン、アデニア、マハブラ。テニカティガ、アランマネリマ、フォンブリアン、デリムスオアワサラ、デラマランカフワッド、マハナアカナダファ、アデ、マハブラ。マハネ、ソソーラサマナラ、フォンブリアン、アランカフィ、デラマランカ、マサビト。 Berbeda dengan p e m b e r i a n y a n g tujuannya tujuan untuk mendekat dekat kepada tim k a i Tapi ketika tujuannya seperti itu dan itu yang dilakukan oleh para robot dan i n s a l l n y a dalam membujuk para aktivis, di hari ini mereka memberikan, mereka memberikan kemudahan dalam rangka apa supaya ada rasa mawar, mahabrah, mawar j u d k e p a d a mereka. s e h i n g a apa ketika ini muncul pada diri kita. berarti al-barok mulai melemah sedangkan pertolongan Allah Subhanahu Wataala, peneguhan dari Allah Subhanahu Wataala akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada orang yang apa, orang yang benar-benar ingin teguh dan melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wataala k a n a l l a h Subhanahu Wataala memberikan peneguhan kepada orang yang berazam dan berusaha untuk teguh. アバイアンアディー・ラマ e ィ・メレカ、マカロマン・ドゥン・カン・カー・ a ナン・ u パダーティ・ a レ a アロマン・アダウ l カセリオ・サン・ a ラ・ a パ、ウント・プル・ a リカ・ホデ u ア・ウン t サブ・サマ・ソラ・サワー・リュア・サラン・ラマティ・バイアト・ウント・マティ・ a k ロマン・ド a ン・ラファ・アキネ・サパダーティ・メレ a Tasbih dari Allah, peneguhan dari Allah, karena adanya niat untuk s a b a r di dalam hati orang mumin tersebut. Tapi ketika orang setengah-setengah, maka pertolongan Allah, peneguhan dari Allah tidak akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Ketika orang m e n y i m p a n maka Allah akan sesatkan. Ketika orang berniat untuk berazam untuk teguh, maka Allah akan mengompolkan. Itu merupakan bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. 私たちは、私 e ちは、私たち e 私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、a たちは、私たちは、私たちは、私た d は、私たちは、私たち a 私たちは、私た k は、私たちは、私たちは、私たちは、私 n g は、私たちは、私たちは、私 k ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、t た a は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 n ちは、私 k ちは、私たち e r た n g a n ちは、n g ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、a たち e 私た a は、a たちは、私たちは、a たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、 アワー、ウォーカーナー、アムロー、ウォロハウォラトディア、マンアブサランア、アルバーウォンディクリナ。ジャンアンカムメンターティー、オランギャン、サラカミラレイカン、ハティニャ、デリマニア、カミ。ジャンマニコティー、ハワー、ナスウィン、オランカフィア、イタラオランギャンサラ、アバサラ、アロー、ハレイカン、ハティニャデリマニア、アローサブハンアワーサーマ。アローマラン、メンターティー、オランカフィア。マニコティー、プログラマラン、カフィア。 Apapun bentuk program tersebut. Kenapa? Karena mereka ketika diikuti programnya oleh orang muslim. Artinya mengikuti keinginan mereka. Dan mereka tidak akan berhenti pada satu program. Tadi karena s e t a n tidak m e n y a s a t k a n manusia dalam satu langkah. Tapi dengan banyak langkah. Ketika orang muslim ini atau mujahid ini. Saat dalam hal tertentu. Saat maka akan diberikan program yang lainnya. Sehingga ujungnya apa? Menjerumuskan ke dalam kekafiran dan akhirnya keluar dari ajaran Allah SWT. Jadi Allah SWT u u b h h a a n a a a a l ketika melarang kita kecenderung kepada orang kafir, karena kecenderungan yang sedikit akan diikuti dengan kecenderungan yang lebih besar, yang menjerumuskan orang ke dalam kemurtaan. Dan itu yang kita bisa m e lihat pada zaman sekarang. Berapa banyak aktivis yang dahulunya mereka apa? Menggembur-gemburkan, penegakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga anti dengan demokrasi dan Pancasila. Akan tapi, mereka tidak mengindahkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bermujalafah dengan orang kafir, dengan c e b u t dan angsalnya. Akhirnya, mereka jatuh dalam m u j a h a n a h dan pada ujungnya, mereka tidak sedikit dari mereka yang jatuh dalam s a w a l i terhadap orang-orang kafir atau terhadap kekafiran tersebut. Hanya kita harus selalu、e, memperhatikan diri kita ketika kita berbuat, ketika kita berinteraksi dengan orang kafir. Terus kita harus selalu setelah itu、e, mengoreksi diri apakah tadi benar atau tidak. Seandainya tadi salah, maka kita harus selalu apa beristighfar kepada Allah SWT. Supaya a p a tidak t e r j e r u m u s kepada hal yang lebih besar daripada hal tersebut. 私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言うと、私の言葉を言ると、私の言葉の言葉 adalah bukan dengan datangnya bencana seperti gempa atau kehancurannya sifatnya materi, akan tapi hukuman yang paling dahsyat dari Allah Subhanahu Wataala s e h a d a p manusia atau orang yang bersaling dari ajaran Allah Subhanahu Wataala adalah dihiaskannya kepada mereka perbuatan buruk yang mereka lakukan sebagai kebaikan dan kebaikan di, di apa dijadikan dalam pandangan mereka sebagai Perbuatan buruk itu dipuasakannya syaitan atas diri mereka, sehingga syaitan tersebut menghiasi perbuatan yang buruk menjadi baik. Sehingga orang tersebut tidak menyadari dirinya berada dalam kekafiran, dalam k e r a s a k a n Seperti pada zaman sekarang ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Man, a a u Abu Abd al-Asbun, orang siapa mendatangi pintu-pintu p e n g u a s a maka akan..." kedudukan、nah, ah had ah、ke di hadapan. penguasa tersebut. Dan mereka takut terhadap hadis Rasulullah s.a.w. tersebut, karena akan tadi manasa Abu w a b a r salatin ubtis i n Pada zaman sekarang ini, ketika para penguasanya penguasa murtad, tentunya ancaman hadis tersebut lebih d a h s y a t Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ketika para orang-orang yang dianggap sebagai ulama dianggap sebagai ulama, mereka telah beralih menjadi umala. Menjadi antek bagi Tawgut tersebut. Mereka dekat dengan para Tawgut. s e h、nah、i n g apa? Saya ingat tidak sedikit dari mereka. Orang-orang yang menjadi omala. Bagi para Tawgut tersebut. Yang intisab kepada ilmu. Yang dijadikan sebagai rujukan syari'i. Atau sebagai m u k t i Mereka justru apa? Menganggap perbuatan yang baik. Sebagai keburukan. t a u h i d dianggap sebagai kekafiran. Sunnah dianggap sebagai Beda perbuatan yang wajib dianggap sebagai sesuatu yang haram. Tidak aneh, maka kita bisa melihat pada zaman sekarang ketika Daulah Islamiyah m e n e g a k k a n tauhid, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit daripada para umat tersebut. Mereka apa? Demi mencari riso para fokus mereka, mereka mengkafirkan Daulah Islamiyah. Mereka mengkafirkan dengan sebab apa? Bukan sebab kekafiran yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah. Akan tetapi, dengan sebab penegakan tauhid, al-walad, a n al-bala yang dilakukan oleh daulah Islam i a n jadi orang atau daulah dikafirkan, b i m a h d u d tauhid. Dengan sebab kemurnian, kemurnian tauhid, dengan sebab tajrid, atau tauhid, dan disebut sebagai kelompok sesat. Kenapa? a r a m a h d u d sunnah, baca j e r i t a sunnah dengan sebab mereka memurnikan sunnah dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah zaman. カティカファ、イスラム、カムバリアン、バスマータカン、バダウ、イスラム、ウォーリバル、ウォーサイヤー、ウォ n リバル、カマ、バダウ、イスラム、アワー、ウォーリバル、アシン、デンアカン、カムバリアン、アシン、トゥバゲマナ、トゥモラ、デン、パレッサーマスカラミン、カティカファ、ソロ、ソロ、ウォーリバル、マン、ミンダワカン、タワイ、デスム、フォービー、フォービー、ダー、ディン、デン、ヤーザ、アディスアティス、ディン、ヤムレカクライブ、ス、ディン、イブラー、 Begitu juga pada zaman sekarang ketika tawahid yang sebenarnya diserapkan pada kehidupan, diaplikasikan oleh daulah islami y a n dalam praktek kehidupan apa dianok sebagai orang yang keluar dari dinu l islam atau minimal disebut sebagai khawari. Ini adalah bentuk sebagai apa? Bentuk gurba zaman baru, keterasingan zaman baru. Keterasingan kalau zaman d a h u l u keterasingan dihadapan orang-orang kafir yang tidak mengaku Sebagai umat Muhammad s.a.w. Kalau sekarang k e t e r a s i n g a n justru lebih dirasakan dari di tengah orang-orang yang mengkalai sebagai pengikut Al-Quran. Pengikut hadis, hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, hafal banyak kita pikir. Mereka m e n g a k u sebagai umat Muhammad s.a.w. Sehingga berubah pada zaman sekarang ini lebih berubah daripada di awal Islam. Sehingga tidak aneh kalau Rasulullah SAW mengatakan orang yang b e r p e g a n g teguh nanti di z akhir m a n zaman itu mendapatkan apa? Pahala 50 orang di antara kalian. Lipat orang di antara kalian. Maksudnya para sahabat. Karena pada zaman itu ada Rasulullah SAW. Makanya pada zaman sekarang ini kita jangan apa? Jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang mengikuti kesehatan. Dan jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang m e n i t i jalan kebenaran Karena Al-Haq itu adalah mawa Al-Haq a a walaukuntah wahadah Kebenaran itu atau jamaah itu adalah yang menyelarasi kebenaran walaupun, walaupun kamu sendirian Jika kita diatas Al-Haq berarti kita telah menggabungkan diri kepada jamaah Rasulullah SAW Adapun orang-orang jamaahir 人たちは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、の1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1 a t ことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのことは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは、この1つのは マラサーチ n ダーサーラー、イトスバゲブントココマン、デリアロケティカマリカブルファリン、デリアジャラ y a ロスパナワタアラ、デンマンスラー、オランオラン、ヤムナビアン、カリ n a アロスパナワタ l イ。 「あなたの声が聞こえるように」「あなたの声が聞ッえるように」「あなたの声が聞こえるように」「あなたの声が聞こえるように」 「あありがとうございます」 「あららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه والسلام واقم الصلاه